Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Sabtu 4 Agustus 2018 dibacakan Ardiansa. Ghazalia Basadan sebut PKA memberi dampak ekonomi bagi UMKM. Lompat ke Sungai Ara Kundo pria depresi ditemukan meninggal dunia. Jamaah calon haji kloter tiba di tanah suci. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom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 Darul Pekan Kebudayaan Aceh selain event budaya juga ikut mendorong perputaran ekonomi dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Senator Aceh, Ghazali Abbas dan mengatakan hal tersebut di Banda Aceh Sabtu menanggapi penyelenggaraan TKA 7 yang digelar 5 hingga 15 Agustus 2018. Dengan PKA mendorong kreativitas dan momentum pengusaha UMKM di Aceh untuk mengembangkan usaha dan memperoleh akses pasar dan modal. Ia hadir ke Banda Aceh memenuhi Undangan Panitia PKA 7 menghadiri pembukaan yang dicadwalkan dibuka Presiden Joko Widodo Disebutkan pengusaha UMKM di Aceh harus didorong agar akses modal dan pasar sehingga bisa berkembang. PKA menyediakan fasilitas ekspo yang melibatkan pengusaha kecil menengah. Expo digelari di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Sederlun Jamaluddin warga Gampung Titibaru Aceh Timur ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Kerung Arakundo di Kecamatan Simpang Ulim Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Simpang Ulim Ibtu Dasril mengatakan sebelum ditemukan meninggal dunia, korban diduga sengaja melompat ke sungai Arakundo tersebut Sabtu sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tanpa diketahui sebabnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat jelang siang tersebut korban lari dari rumah orang tuanya menuju sungai Arakundo dan melompat. Korban memang dalam keadaan gangguan mental sehingga tanpa diketahui penyebab korban melompat. Pihak keluarga mengejar dan mencegah namun korban terlebih dahulu melompat ke sungai dan tenggelam. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung beramai-ramai mencari korban namun karena keadaan air sungai yang keruh sehingga proses pencarian mengalami kesulitan. Sudarilun pesawat Boeing 77 Garuda Indonesia yang membawa jamaah haji Aceh kelompok terbang satu asal PD telah mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 09.45 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, JCH Kloter I bertolak ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Iskandar Muda Blang Bintang pada Sabtu pukul 05.59 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji M. Berkasi Aceh M. Daud Pakeh. Ia mengatakan selanjutnya seluruh jamaah BTJ 1 akan berangkat menuju Mekkah di wilayah Misfalah dan menetap di Maktab 55, Rumah Nomor 1004. Sudarlun pemerintah Kabupaten Simeluh resmi menindak tegas para pegawai negeri sipil yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Sebanyak 19 PNS dinyatakan menggunakan ijazah palsu telah diberikan tindakan tegas yakni satu orang dipecat dan sisanya diturunkan golongan. Bupati Simeluh Erli Hasi mengatakan tindakan tegas berupa pemecatan langsung dan penurunan golongan bagi oknum PNS yang menggunakan ijazah palsu telah ditandatangani. Ada 19 orang yaitu satu orang langsung dieksekusi pecat karena selain menggunakan ijazah palsu juga melakukan indisipliner sementara 18 orang diturunkan golongannya. Adapun oknum PNS yang ditindak tersebut saat ini ada yang dalam jabatan seperti Kasih dan lainnya di pemerintahan daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun Bendahara Kuartir Cabang Pramuka Aceh Singkil Juliani dibegal di Jalan Lintas Singkil Gunung Meriah di kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Lembah Bakti hari ini. Korban yang dalam perjalanan sendirian menggunakan sepeda motor menuju bumi perkemahan di Gosong Telaga Singkil Utara. Akibat kejadian tersebut, uang senilai 48 juta raib di Begal. Uang itu disebut-sebut digunakan untuk acara Pramuka. Selain uang, kabarnya perhiasan dan telepon pintar milik Juliani juga dirampas dan dibawa kabur begal. Menurut informasi, korban dalam perjalanan dari rumahnya ke Gunung Meriah. Kasatreskrim Polres Aceh Singkil Ibtu Agus mengakui telah menerima laporan itu. Menurutnya, polisi sedang melacak pelaku dan meminta keterangan korban. Sudatlun, Presiden Ukraina Petro Porosenko menyatakan bakal segera menagih biaya kerusakan perang yang ditimbulkan Rusia. Pada awal 2014 Rusia melakukan pendudukan Semenanjung Krimea kemudian dilaporkan mendukung konflik di Donbas. Aksi ini terjadi setelah aksi protes masif di Kiev melengserkan mantan Presiden Viktor Yanukovych yang dikenal dekat dengan Rusia. Poroshenko yang berkuasa kemudian berjanji bakal merebut Krimea tanpa militer. Namun ia berurusan dengan konflik di Donbas yang menewaskan 10.000 orang kini setahun sebelum pemilihan umum. Orosenko mengunggah tulisan di Facebook yang meminta menterinya mulai menghitung kerugian perang dan mengirimkannya ke Rusia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, berita malam edisi Sabtu 4 Agustus 2018. Berita pagi Serambi FM yang anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.